Bismillah alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulullah <coughs> Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Ashhadu alla ilaha illallah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd Bismillah Saya memiliki saudari Sesama Salafiyah Di perempuan ini Oleh karena Kekhilafan saya Pernah Berbuat salah padanya Dia mengambil sikap Membatasi Jarak Dengan saya Karena Dalih tidak ingin disakiti lagi. Padahal manusia tempat salah dan lupa. Tidak hanya sekali tapi berkali-kali bisa berbuat salah. Pernah beberapa kali saya ingin bertemu silaturahim namun tidak dibukakan pintu. Benarkah sikap menjaga jarak seperti itu dengan alasan tidak ingin disakiti lagi bolehkah menolak membuka pintu jika ada yang ingin bersilaturahim namun ketika ada temannya yang lain datang bersilaturahim langsung dibukakan pintu sebatas apa yang ditanyakan sebatas sebatas apa yang ditanyakan perlu tahu kesalahannya itu apa perlu tahu kesalahannya itu apa kalau kesalahannya itu sangat berat dan betul-betul sangat sakit hati saudaranya mungkin cara yang dilakukan oleh pihak yang bersalah tersebut harus pandai, caranya harus pintar Untuk meminta maaf kepada saudaranya tersebut Karena kesalahan itu kan bertingkat-tingkat Ada kalanya ringan, sepele, biasa Nah am, ketersinggungan biasa Bukan masalah yang betul-betul membuat dia malu sekali tidak Ini Ana menganggap kesalahan yang sangat fatal memalukan gitu loh. Nah, yang seperti ini maka cara untuk meminta maaf itu perlu diperhatikan. Dan waktu meminta maaf juga perlu diperhatikan. Sehingga yang disalahi, disakiti tersebut memahami dengan baik dan benar bahwa saudara saya yang salah sama saya itu betul-betul minta maaf dan betul-betul serius dan jujur dalam meminta maaf tersebut sudah nah ketika cara itu ditempuh maka bagi yang disakiti hendaklah dia berlapang dada dan menerima atas kesalahan dan permohonan maaf saudaranya. Naam. Ketika itu masalah pribadi dia. Ketika itu masalah pribadi dia. Tetap Allah katakan wal afina n-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah Hamba Allah yang Allah pilih dari kalangan mukmin adalah yang suka memaafkan orang lain dan Allah cinta kepada hamba-Nya yang berbuat baik. Ikhwatihinu akwatia anzinu azzakumullah. Kalau boleh, Anam menyampaikan dan ini akan jawaban dari pertanyaan yang semisal dengan ini. Salah seorang khalifah yang besar yang, yang dia mengundang para pejabat-pejabat teras diundang undangan makan dan yang lainnya lemuhim. Jika cerita di, eh, <coughs> Disugui makanan tentunya akan lah si khalifah ini bersama anaknya kecil masih lucu-lucunya lah lah budaknya itu mengeluarkan marak kuah panas. Padahal Allah masyafal, entah kepleset entah ya apa, kuah itu yang panas tumpah ke anaknya dan meninggal. Di depan para gubernur, para pejabat teras Negara ketika itu, Hah? anak lucu-lucunya ketumpahan kuah panas itu dan Subhanallah meninggal. Coba budak lagi, terdiam. Alifah, kalau bahasa. Ya apa iki? Ya apa iki lek Jawa? Ana Allah. Budak baca ayat tadi. Wal afina an-nās. Iya, Naam. Ana maafkan naf. kamu. Ya Allah, yuhibbul muksinin Budak ngelanjut ayat tersebut. kau tak merdekakan. Kira-kira Pak, pertanyaan ini kayak apa? Sakitnya dia. Dibandingkan ini loh. Dengan khalifah. Kira-kira paling ada ikhwan Seneng dia. Nah, enggak tahu apa apa Pak. Tinggal sama aja. Paling itu paling. <laughs> iya kan? Atau yang semisalnya kayak apa sih sakitnya? Sampai seperti itu enggak dibuka pintu selama masih saudaranya lo ya bukan ahlul bid'ah lo kalau ahlul bid'ah ya kelas kalau ahlul bid'ah ya harus ah, pasti di ahlu bid'ah misalnya rojul atau rojul atau marah timuratun mubtadi'ah ini misalnya misal ingat hati-hati yang betul-betul ahlul bid'ah misalnya gak dibukakan pintu iya harus demikian nih bahkan salam gak dijawab kalau betul-betul ahlul bid'ah, ini penting. Jangan sampai uh, orang yang berbuat ah uh, tidak semua dia ahlul bid'ah. Nda. Laysa kuluman amilah bid'atan, soro ahlal bid'ah, butuh proses. Itu panjanglah Nah, ala kulihal, kalau itu yang terjadi ya sudah. Jangankan ketok pintu, kalau kalian bertemu di jalan dengan mereka di satu lorong kamu ambil jalan yang lain. Itu kalau Ahlul A. Ah. Ya kan? Tawus bin Qisan ketika melewati rumah Ahlul Bait, Telinganya ditutup. 6. Nah. Dan sampai menyatakan Fudail bin Iyad dan yang lainnya. 6. Nah. 6. Nah. Ujawir li'an Ujawira Enam Qirat wal khanazir ahabu ilayhi min an ujawir ahlul bidah aku berterang dengan kerak-kerak dan babi masih aku masih mending ketimbang bertetangga dengan ahlul bidah Sampai seperti itu kalau itu ahlul bidah kalau tidak ya sudahlah memaafkan saudaranya yang salah jangan seperti itu tah juga Subhanallah yang memaafkan itu jauh lebih baik. Artinya dia mulia dengan cara memaafkan saudaranya ketika punya kesalahan pribadi kepada dia. Ketika dia minta maaf. Wallahu a'lam bissawab. Huh. luar biasa ya. Afwan Ustad, bagaimana sikap seorang suami terhadap seorang istrinya yang selalu emosi? Ini yang emosi siapa ini? Istrinya? istrinya. Oh, suaminya nabi cip kayak gini nih galak gini modelnya. Nah, bagaimana sikap seorang suami terhadap seorang istri yang yang selalu emosi menyakiti kekurangan suaminya. Uh, menyikapi kekurangan suaminya. Pertama kali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang pertama kali yang kedua Allah Allah fikum Oh dicoba di Rukiah khawatir khawatir ada sesuatu di Rukiah istrinya Rukiah khawatir ikhwan nah umkamah adai kayak gini modal lagi Rukiah siapa tahu dengan Rukiah itu dia sembuh setidaknya dia suruh bertawad A'udzubillahimineh syaitan wa'adjam ini sunnah syar'i atau uduk ayo kamu uduk ayo uduk manu manu, manu. uduk manu manu uu uduk iya uduk dah uduk maha allah siapa tahu sembuh kenapa karena ini cara syari untuk menekan emosi orang itu kata rasulullah bertawut kepada syaitan dan dan juga uduk Ketika berdiri suruh duduk. Kau muk ini kini berdiri, duduk, celisi, icelisi. Nah, we duduk pasti kini kini. Berbaring, baring. Semakin dekat ke bumi semakin dingin kan? Nah, emosi itu, nah, luapan uap jahanam yang tidak terkendali makanya barakallahu fiqum uh, yang seperti ini ya dinasehati tentunya nah dinasehati dan terus di terapi di terapi seru tuh nah, siapa tahu dengan cara itu dia sembuh dan mohon kepada Allah juga didoakan dan dia juga suruh dzikir pagi sore nah, khawatir ia ya, kemasukan Jin nah wallahu a'lam Bagaimana caranya Merubah Sifat buruk Yang sudah Menjadi tabiat Atau sifat buruk Turunan Dari orang tua Mohon nasihatnya, Puh. kawat-kawat semua ini. Anak jadi takut duduk di sini. Nanti khawatir. Gelas ini pecah KB. Nah. Uh, kita kan tidak tahu apa sifat buruk yang dia maksudkan penanyaan. Yang jelas. Yang jelas. Paling utama dan paling pertama bagi orang yang memiliki sifat kurang baik itu banyak doa kepada Allah dan berusaha untuk menghiasi dan belajar memiliki akhlak yang mulia para ulama menjelaskan akhlak yang mulia itu ada dua. Akhlak yang mulia itu ada dua. Yang satu jibilli, jibilian. Yang kedua takasuban. Ikhtiar. Akhlak yang mulia itu terbagi dua yang satu pemberian Allah karunia dari Allah Allah berikan dia tabiat baik sudah ini juga karunia dari Allah dan Hai maaf Allah Mabari yang seperti ini yang kedua akhlak mulia itu bisa dicapai dengan takas suban berupaya maksimal untuk Memiliki akhlak mulia tersebut, itu obatnya diantaranya adalah persahabatan, ya kan, dengan orang-orang baik dan terus penuntut ilmu syari', persahabatan, berdoa kan pasti berdoa kepada Allah, na'am. Yang seperti itu mohon kepada Allah agar supaya diperbaiki akhlak yang tapi aja terus. Di waktu-waktu mustajab terkhusus. Yang kedua, cari sahabat yang baik agar dia terbiasa berbuat baik. Dengan sahabat baik tersebut, kenapa kata pepatah Arab, manjalis janis? Orang yang berurut dengan dengan fulan, alam dia nanti akan meniru dia, akan sejenis, akan terkontaminasi kebaikan tersebut, akan dapat ada kebaikan tersebut? Nah, jadikan majlis dia, jadikan musyawarah dia, jadikan pergaulan dia sahabat dia ini orang-orang yang baik. Faidah <tuh> halat tak kata Fudil bin Riyat rahimahullah. Fakad khusnal adab. Fainnaulaiyatu ilail khair. Kalau kamu mau bersahabat bergaul, berteman, temani, sahabati orang-orang yang adabnya baik karena dia gak akan mengajakmu kecuali pada kebaikan yang kedua sibuk dengan ilmu karena ilmu itu obat bukan sekedar obat dari kejahilan juga obat penyakit kolku terus demikian nah, jadi berupaya untuk memperbaiki diri dengan takasuban itu dan ini mulia, ini mulia. Makanya, yaqwa tibitin rahimani rahimakumullah. Seperti inilah manusia kekurangannya, sehingga berupaya untuk terus memperbaiki diri dan berbenah diri dari kekurangan tersebut. Wallahu a'lam bishowaa. ini berarti bahasa Gorontalo bukan bahasa Indonesia yang layaknya gitu loh iya mm. anak yakin seperti itu bahasa apa Gorontalo bukan bahasa yang layaknya Indonesia yang EYD <sukur> ya antum mula Allah, Allah paham apa ndak antum mula ini yang di depan kita ini tapi ini kan masalah dewasa ya anak ikut KB dan mengakibatkan siklus head ada tidak stabil. Dari sini enak ya. Kenapa? Lah ini kenapa susah katakan ibu uh, itu head loh, ya kan? Dan ciri-cirinya ingin seperti head loh, kan repot. Ini. Dan ciri-cirinya ingin lo, ingin seperti head. Hei eh, butuh dokter ini, enggak ini penting ini kayaknya. Coba dibacakan. Siapa yang ahli? Gorontalo bisa. Avon. Nah. Barang Halas, itu kemudian itu wadah, paragraf itu wadah Kemudian yang dia gini, apakah um, ketika dia suksesnya tidak stabil, ketika dia haid, apakah itu bisa dikatakan itu haid? Karena ciri-cirinya seperti haid, tapi mungkin, apa, e, lamanya, intervalnya berubah, tidak seperti haidnya sebelumnya Oh gitu apakah ketika dia haid, itu, itu haid atau tidak? Karena kadang-kadang ketika dia tidak ada sebarang, haidnya itu bisa sampai 3 bulan Ketika dia perlahan itu, bisa diuntung saik, bisa diuntung sampai tiga bulan nah, Kalau dia berapa 500 Oh, naam uh, Tentu ada dua pembahasan ya Pembahasan yang pertama, bagi seorang wanita hendaklah jangan memilih alat kontrasepsi KB yang membuat siklusnya jadi tidak teratur Jika harus memakai loh ya Ingat, jika harus apa? memakai kan bolanya makin itu ketika kondisi dorurot ketika kondisi dorurot entah karena dia itu uh, sakit entah karena anaknya itu sakit entah karena apa yang jelas dorurot terpaksa dia pakai itu fatwa ulama sebagian membolehkan dan itu pun kalau saya bingung ketat sekali rahimahullah dalam maksudnya ketat yaitu Misalnya menggunakan spiral mempunyai, wah harus wanita yang amanah Sampai seperti itu, walhasil jangan bermudah-mudahan menggunakan alat kontrotepsi KB Yang membuat siklus headnya dia kacau Itu pembahasan yang pertama, jika harus dia menggunakan KB loh ya Jangan disalahpahami jawaban Ana. jika harus dia menggunakan KB Itu penting, jangan menggunakan alat kontrasepsi yang membuat siklusnya enggak teratur. Sekarang kan kejadian sekarang. Wallahu alam bisawab, wallahu alam bisawab. Tentu enggak bisa ada jawab lebih kecuali sebatas yang Rasul sampaikan. Damul haid aswad yu'raf. Darah itu kehitam-hitaman yang diketahui dan siklus wanita itu dia tahu kapan mulai dan kapan berhentinya maka itu sudah dan berapa lamanya dia lebih tahu kembali kepada adat ketika yang keluar dari head, hulas, cukup head dia. sebanyak waktu ketika dia normal Nah, wallahu Wallahu'alam Bisawab al-ilmu indahullah Dalam perkara ini Al-ilmu indahullah Makanya hati-hati bagi para akhawat Dalam menggunakan alat kontrasepsi Cari yang lebih aman Jika harus memang harus berbuat demikian Dan juga Jangan sampai memutus Rahim Nah Wallahu aalam. Jazakallahu khair. Bagaimana dengan suami yang masih suka nongkrong duduk-duduk dengan teman atau keluarga yang awam? Bagaimana dengan suami yang masih suka nongkrong? Ini orang Jawa kayaknya ini. Duduk dengan teman atau keluarga yang awam, sedangkan si istri tidak menyukai itu dengan alasan setiap pembahasan hanya makan-makan, mengupas hal-hal yang tidak bermanfaat. Uh berat ini apakah si istri ini harus patuh dengan permintaan suami itu ya apa ini terakhirnya ini apakah si istri ini harus patuh dengan permintaan suaminya itu permintaan yang mana Oh, enggak ada hubungannya kok. Peri tadi apa penjala opo? Hah? Hah? Rokok. Oh, astagfirullah. Oh, gitu. Nah, dinasihati suami kita. <laughs> Allah. Ada gharib ala sunah afwan, gharib. Salasin gharib pol. Min husni islamil mar'i tarkuhumala yakni Ayo Fatol diterjemahkan dengan cara yang baik Min husni islamil mar'i tarkuhumala yakni Termasuk baiknya Islam seseorang itu Dengan meninggalkan perkara yang tidak ada faedahnya Ketika dia meninggalkan Islamnya cacat. Begitu. Makanya jika benar pertanyaan ini Nah si istri menasihati dengan cara yang baik Si suami juga sadar Bahwa yang antum lakukan itu Tidak mencerminkan seorang ayah Dan tidak mencerminkan seorang ahlus sunnah Dalam bergaul Ini jika benar loh ya Pembicaraan tidak ada faedahnya loh ya. Nah, yang seperti itu dihindari. Seperti itu apa? Dihindari. Masih banyak amalan yang lain yang jauh lebih menguntungkan dan lebih berfaedah. Jaga istrinya, jaga anaknya, murojaah, dengarkan taklim di radio RI dan yang lainnya. Masih masih banyak yang jauh lebih bermanfaat. Nah, oleh karena itu jika betul pertanyaannya seperti itu Penggambarannya maka bagi suami Dalai istighfar kepada Allah Nah untuk tidak mengulangi lagi Dikarenakan ngobrol tanpa faedah itu Nah itu kurang baik Tidak baik dalam Islam Sekaligus Menghabiskan waktu, luang Dan dan tidak ada gunanya Nah Wallahualam Bismillahirrahmanirrahim Lah ya sudah guna-guna tulisannya ada tulisan di atas kecil yang nggak jelas. Sebenarnya mohon nasihatnya terkait orang yang sering bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika sedang sendirian khususnya di zaman fitnah ini. Apa maksudnya? Ya kan? Tuh ada di atas ini apa coba? Mungkin I, iya kecil iya itu. ya itu. Mohon nasihat dari Ustad terkait perkara orang yang sering beramuknya kepada allah ketika sedang kesendirian khususnya di zaman fitnah perkara itu. Oh, perkara dia. Ya. Perkara orang yang sering. Eh, uh, nah, ini kalau usah perkara nggak masalah ya. Iya. Nah, janganlah uh. khawatir salah uh, Tentunya uh. barakallahu fiqum. Rasul menyatakan dalam hadis Ittaqillah haitsu ma kunta Wa'd bi'ish-shayyati al-hasanatatan huwa wa khaliqin nas hasanin Engkau bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Naam. Kapanpun dan dimanapun engkau berada, takwa kepada Allah. Jadi jangan mengira kalau sendirian itu dia bebas lepas tanpa rusuh dan tanpa ada yang mengetahui jangan salah itu perkiraan yang keliru Allah maha tahu apa yang akan dia perbuat dan yang sedang diperbuat dan setelah berbuat itu Allah maha tahu sehingga yang seperti ini cepat-cepat istighfar kepada Allah Tentu tahu dari yang, yang pertanyaan tadi yang banyak tadi itu Nah mayoritas jawabannya dua Apa itu cari teman yang baik Cari sahabat yang soleh Dan sibuk menuntut ilmu Maka harapannya dengan teman yang baik itu dia akan diingatkan nah dengan menuntut ilmu dia terperingatkan sipuk gak ada waktu longgar yang dengan itu mikir yang gak mikir yang khayalan itu atau fasit yang lain sunnah yang ada ini jalani kehidupan dia sudah masya Allah sudah. habis waktu dia untuk malam yang mulia ketika kita nganggur kosong cari yang baik yang manfaat gak ada yang mubah minimal jangan yang menyeret pada maksiat kepada Allah dan yang seperti itu cepat-cepat istighfar kepada Allah subhanahuwata'ala Hai izin bertanya bagaimana Ustadz bagaimana cara menyikapi orang tua yang masih terjatuh dalam perbuatan bid'ah orang tua ini masalahnya ya maka tentu tidak ada cara yang lebih baik kecuali cara yang memang Rasul ajarkan iya nah anak boleh mengingatkan orang tua dengan cara yang lemah lembut bukan tidak boleh bukan, kenapa? karena hadithnya umum man manro'amikum mungkaron fal yubayr hubyadi fa'ilam yistati' fabilisani' Fa illam tastati fa biqal bi iman. Ini hadis Nabi SAW alaihi wasallam. Bid'ah munkar pandah. Bid'ah munkar. Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian rubah dengan tangannya jika dia mampu. Anak orang tua, nah mungkinlah berat kalau dengan tangan. Kalau enggak apa-apa dengan lisan. Masih mungkin. Dengan lisan. Bagaimana bagaimana penyampaiannya? sehikmah mungkin, selembut mungkin, sebaik mungkin, seilmiah mungkin, dan sebisanya untuk dia memahami bahasanya itu dengan, bah dengan bah jangan bahasa-bahasa yang letterlek atau bahasa-bahasa yang uh, formal. berkata imam ibunda hibban rahimahullah wahai ayahku begini begini begini begini. Allah bercerita demikian hadit demikian maka ada cerita semuanya orang begitu itu sesat lebih disukai iblis daripada maksiat wahai abi intabi hati-hati ya abi enggak nah kata dengan lisan ustaz ya lisannya yang perlu dipijat dulu nah dengan hikmah lebih baik khatibul nas bi qadri 'aqlihim kamu ada bicara dengan sesuai dengan apa yang dia pihak memahami jika itu enggak mampu akan menjadi mudorot besar bagi dia qalas dengan kolbu, dengan kolbu, bagaimana dengan kolbu? Ia ya, membenci bid'ah tersebut dan mendoakan agar dapat hidayah. Ini terakhir. Jangan diem, tak boleh diem. Minimal dengan kolbu, membenci bid'ah tersebut dan mendoakan agar dapat hidayah. Wazaliqah atau aful iman kata rosul ini selama-lama iman. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum Bolehkah mencukupkan diri dengan belajar dan kajian-kajian di telegram atau WA tanpa perlu lagi ketaklim Mampus nah. karena sibuk dunia karena sibuk dunia masya Allah jujur saya pertanyaannya kalau dibalik ya apa dibalik? bolehkah kesibukan dunia itu nah, bolehkah kesibukan dunia itu menjadi penyebab tidak menghadiri majelis taklim kan mirip dengan itu nah Masalahnya Barakallahu fikum Coba diluruskan niatnya Jangan seperti itu Jangan sampai dunia menjadi Penyebab lalainya Seseorang dari zikir kepada Allah Dan telah boleh ilm Berbenah diri Hadir di majelis ilm Tentunya ketika diboleh ke pemerintah ya Di masa pandemi Kalau ini kita bicara Tidak ada pandemi Ini normal gitu ya hadir di majelis ilmu itu beda tidak sama dengan mendengarkan di RII beda secara nas nah begitu kalau yang hadir di majelis ilmu dibacakan di situ Alquran wa sunnah ala fahmi salafil ummah datang di majelis ilmu dan di rumah-rumah Allah Hai Masya Allah keutamanya besar malaikat pun datang mengepakkan sayapnya kepada di majelis ilmu di situ dan mendoakan kebaikan mendoakan ampunan itu enggak ada pada mendengarkan di RII karena lafaznya hadir wa mastam'a kumun fi baitin min buyutillah itu sehingga jelas lebih utama boleh apa anda mendengarkan RI dan yang lain, ya boleh, kalau masalah boleh, ya boleh cuma tentunya berbeda dengan hadir di majlis ilm tentang keutamaannya wallahu wa a'lam bishawab bagaimana, bagaimanakah nasihat untuk suami, ini suaminya tok di sini yang bermasalah kayaknya bagaimana nasihat untuk suami yang hanya mau datang ke daurah eh, tapi malas taklim harian atau pekanan ya gak ada lain ya kecuali nasihat ya apalagi selain nasihat masa mau dimarah-marahi atau diusir suami gak pecus begini-begini enggak begini. ya kan, nasihati Wah, wahai suamiku Kenapa ada hadir taklim hari ini atau besok atau pekanan? Bukankah keutamaannya jelas? Bukankah contohnya jelas? Bukankah dalilnya jelas? Dan faedahnya jelas? Terangkan. Sebatas itu. Sambil didoakan suaminya agar dapat hidayah. ya Wallahu wa'alaq isawab Bagaimanakah adab terbaik Setiap istri Eh sikap istri Eh seorang istri ter, bila mendapatkan Pada suaminya sesuatu yang tidak disukainya Berdosa kah Bila muncul rasa benci di hati istri pada suami yang seperti ini tentunya, eh, apa yang tidak disukai? Apa yang tidak disukai? Kalau perkara yang haram, haram hukumnya yang dilakukan oleh sang suami Itu berbeda dengan kekurangan dan kesalahan yang ada pada suami kalau kekurangan dan yang, dan kesalahan yang ada pada suami yang bukan tingkatan haram minum khomer, zina misalnya, mencuri, umpama ya, nah obilam tadi. Maka hendaklah istri men, mengembalikan kepada dirinya sendiri. Bahwa aku pun juga manusia punya salah. Sehingga yang seperti itu diperbaiki dinasehati. Dan lihat kebaikan suami-suami yang yang lainnya. Jadi jangan melihat satu kesalahan suami kemudian dihukumi dan sakit hati. Tapi lihat kebaikan yang lain suami. Nah, jangan sampai, Nafsu bilah minta dengan kesalahan satu dari suami itu dihukumi. Suamiku udah kurang kurang baik atau sakit hatinya sangat luar biasa. Jangan itu bukan bagian dari bimbingan Rasul. Justru kemarin pembahasan kita ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah neraka banyaknya kan para wanita kenapa lian Nahuna Yakfur Ashir karena mereka mengingkari kebaikan suami suami punya kesatuan kesalahan dihukumi Suami pun tidak pernah berbuat baik padaku bayangkan jangan seperti itu. Maka ikhwaatul fitrin rahimanya warahmatullah. Jalan yang terbaik adalah nasihat dan menyampaikan yang terbaik dengan cara yang hikmah dan timingnya tepat kepada suami. Sehingga semua itu menjadi reda kan? Tak enak, tak nyaman rumah tangga, sakit hati berkumpul satu rumah satu kasur, kondisi sakit hati kan tak nyaman. Yang dicari ketenteraman malah dapat kayak itu. Nauzubillahi mindali. Ini tulisannya sama, paling satu orang ini Bolehkah ikut taklim hizbi Dengan alasan kitab atau pelajaran itu tidak Itu tidak diadakan di kajian salafi Oh artinya hisbi sekarang ngajar kitab yang mana di salafi enggak diajarkan ya ada tak Oh iya kan ada apa panda kira-kira kitab-kitab ahlu yang ahlu sunnah ya nggak ngajarkan hisbi duluan ini jawab ilmiah ada nggak kira-kira Kitab-kitabnya ahlu sunnah yang tidak diajarkan oleh ahlu sunnah, hizbi malah yang mengajarkan. Ada apa ndak? Nah, itu penting. Ketika oh ndak ustad, maksudnya gini loh, di suatu daerah misalnya, di situ ada dua ustad, satu salafi satu hizbi. Nah yang salafi tidak mengajarkan kita bu tauhid tapi usuluh salatah misalnya belum bulmarom nah di hisbi itu kita butuh uhid, umpamanya itu mungkin ya barangkali ya nah, boleh pada, enggak? enggak? boleh <tid> tidak boleh nah, tidak ada salafnya nah, seorang itu boleh belajar kepada hisbi nah, kenapa? karena ahlu sunnah salafi itu di lebih berilmu dan lebih tahu, lebih selamat juga, nah akan menimbulkan kecintaan karena Allah. Nah jangan jadikan itu kepada hisbi, loyalitas dan yang lainnya. Nah, Di samping tidak ada apa salah yang demikian. Dan Syekh Robi, wabiyutul Allah, berfatwa. Walaupun itu eh uh, objeknya adalah ahlul bid'ah. Kata beliau, innaka la tajnimin syauqil Kau gak akan bisa panen dari durinya anggur. Durinya anggur. Mau ambil apa kamu? Kamu tahu nanti enggak akan dilecehkan maknanya itu. Paham kamu ketika maknanya digiring? kepada pemahaman hizbiahnya dia hawa nafsunya dia maka jangan hindari nah, jaga hati kita jaga manhaj kita jaga kalbu kita jangan sampai na'udzubillah min dalik nah, dengan kajian yang dihari-hari itu menjadikan penyebab dia terkena syubhat dan itu sulit sembuhnya karena subuat itu khattafah subuat itu sambarannya kuat wal qulub dha'ifah dan qulub itu lemah nah wallahu alam so... sudah saya ya iya setengah-setengah gitu misalkan undang azan waktu fardhu sudah habis waktunya ini ndak sudah saya ya? Arif, arif tadi. Bagaimana menghadapi istri yang enggak mau nasehatnya dari suaminya? Ratib. Bagaimana seorang menyikapi istri yang tidak mau menerima nasehat dari suami? Lah, kalau dia enggak mau nasihat dari suami, terus dari siapa? Makanya yang seperti ini warahmatullahi wabarakatum, perlu kedua belah pihak koreksi dulu kedua belah pihak koreksi dulu kenapa istriku kok tidak mau nasihat dari aku dipelajari, jangan-jangan kesalahan aku, kesalahan suami entah caranya, entah apanya, sehingga sampai seperti ini istriku kalau ini sudah dipelajari dikoneksi terus sampai dia enggak ada enggak dapati tidak pernah anak biasa lemah-lembut terus baik betul-betul sudah enggak ada dan berdoa kepada Allah sudah jika memang aku salah ya Allah terima atau kebatukan aku ampun ya Allah sudah berdoa kepada Allah maksimal Oke? Ditanya Kenapa antikon tidak nerima ketika ada nasih hati? Afwan Rasul menyatakan misalnya Seutama-utama sholat wanita itu di rumah Kenapa kau ke masjid? Rasul menyatakan jangan kau masukkan orang lain Tanpa seizin suami Kenapa kau masukkan orang lain? Jangan kau puasa sunnah Ketika suami mu ada kenapa kau kamu puasa sunnah tanpa izin suaminya ada itu kan hadits rasul ya apa ini misalnya seperti itu masalahnya apa nanti kan jawab lah jawapan itu diteruskan ini ya, nasihat jika jawabannya dia itu tidak ilmiah dan tidak benar dan salah ya nasihat Surga dan neraka mu itu ada di suamimu. Kalau seorang wanita, seorang istri itu sholat mau waktu, puasa di bulan Ramadan menjaga kehormatannya, taat pada suaminya dalam perkara yang baik, ucapkan bagi wanita yang seperti itu masuk surga, jannah, lewat pintu mana yang dia inginkan, yang kau inginkan. Ya kan gitu. Artinya adanya munasohah, pendekatan dengan cara yang baik sehingga masalah itu Cair, sehingga masalah itu apa? Cair. Sudah. Ini bersamaan, sama mirip dengan yang lain tadi yang ada. Karena sudah azan. Wallahu a'lam bishawab. Walafumikum yang belum terjawab. Subhanallah bhamdi kashaduallahu illa illa antas tadfurqatu lillik. Alhamdulillahirobbilalamin.